Wow, cuacanya cerah Pas banget nih buat jalan-jalan Jadi, mau pergi kemana? Risu tahu semua soal pulau ini Jadi, Risu bisa antar kamu kemanapun kamu mau Kalau mau main, kita bisa ke park area Kalau mau nyantai, kita bisa ke cafe area Nah, mau yang mana? Eh, tempat yang Risu rekomendasikan? Hmm, apa ya? Soalnya seluruh pulau ini banyak tempat seru sih Ah iya, biar Risu antar kamu ke tempat yang Risu pikir paling bagus di pulau ini Tempat yang gak bakal bikin bosan deh Dan pasti bikin dakdik d u x a r e e Kira-kira kamu tahu tempatnya kayak gimana enggak? Hmm? Tempat yang pemandangannya indah? Enggak, bukan Tempat yang bisa menikmati makanan enak? t e t e t Sayang sekali, <tuh> bukan juga <tuh> Gimana? Udah nyerah? Oke, waktunya memberi tahu jawabannya ねえ、きいたすら参拝ジャンジャンいにいとんぱってやんぱりんぱくすりぷらうい a l へ n g へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ Yap, betul. Seperti yang kamu lihat, ini toko Cinderamata Terus terang, disinilah tempat kamu bisa melihat hal-hal bagus di pulau ini Coba lihat, banyak sekali barang yang dijual Yang ini lucu Ah, yang ini juga bagus banget Hah? <tuh> yang mana pun kelihatan menarik Terus jadi pengen semuanya Punya uang sebanyak apapun Kayaknya n gak g bakal cukup deh Eh Kamu beli apa gitu kek Kamu kan udah jauh-jauh datang ke pulau ini Kan n gak g seru Kalau kamu cuman Beli cindera mata biasa Oh iya Biar Risu pilihin ya Sini sini sini n Gak perlu sungkan Ah yang ini gimana Ini Pastinya menarik dan bisa jadi kenangan yang bagus apalagi kalau dipajang di rumah wow suasana rumah itu pasti langsung berubah eh kalau ditanya ini apa mungkin kayak semacam patung yang diukir gitu kali ya ya Risu juga n g gak begitu paham sih Tapi di pulau ini, Riso dengar ada makhluk gaib sejenis roh penjaga gitu. Mungkin motifnya tuh dari situ. Terus ada gantungan kunci misterius. Di sana ada topeng sram. e Hahaha. Hmm? Kenapa? Kamu kayaknya nggak puas d e h Ih. jahat nih, padahal Risu udah serius pilihinya n <tuh> hehehe <tuh> bercanda <tuh> nih Risu pilihin cenderamata yang bagus nah gimana kalau yang ini? item G2 yang diambil dari motif Risu kalau b a w a ini tuh rasanya sama kayak selalu bareng Risu gitu loh Oke, yang ini aja ya. Risu pilih sendiri juga ah untuk dibeli. Hmm, yang ini, ini, ini. Terus gantungan kunci yang ini juga. Oke, Risu beli semua. Hah? Uangnya? Mungkin aja c u bisa jadi n gak g cukup juga sih tapi kayaknya aman deh kalau n gak g salah isi dompet Risu sekarang ya... cukup lah e h、uh, uang Risu sisa berapa ya? waduh kok aneh? apa Risu salah hitung? gimana nih? sama sekali n gak g cukup kalau gini Risu harus kurangi untuk jatah makan Hah? Hmm.. iya juga hmm, Itu bukan ide bagus sih h e e yaudah Apa boleh buat? Gak perlu beli yang mahal deh Tapi tetap aja n gak g cukup Yaudah gantungan kunci yang ini n gak g jadi Nanti k a l a uang u udah kekumpul Pasti bakal risuh beliin deh Oke、okay. Risu mau bayar dulu ya Tunggu disini Ah itu dia Uy Habis kemana aja Harusnya tadi kamu tunggu aja Selagi Risu bayar Eh Loh Kamu beli sesuatu ya Beli yang Risu tunjukin ん僕の人はいいです。いいです。いいです。いいです。いいです。いいうす。いいです。いいです。 Tapi kayaknya n g g a k perlu sampai kasih hadiah deh. Kamu yakin? Oh, kalau gitu Risu terima deh. Makasih. Bakal selalu Risu simpan. Hehehe.